Sa berita nya Assalamualaikum Saudaron berita malam edisi hari ini Kamis 21 Juli 2016 dibacakan Ardian Syah Sebagian wilayah Aceh Singkil mulai tergenang banjir Dan di Aceh Selatan tanam padi perdana di Klut Utara Polres Aceh Tamiang ringkus pengedar sabu-sabu Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi IFN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 Sudarlun hujan deras yang terus mengguyur selama tiga hari terakhir menyebabkan sebagian wilayah singkil mulai terendam banjir. Namun rendaman air tidak sampai mengganggu aktivitas warga. Dari pantauan di lapangan, wilayah yang terendam banjir antara lain sebagian rumah penduduk Dusun Handel, Desa Rimu dan Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah. Di Dusun Handel menjelang siang hari air mulai surut, sementara di Cingkam air masih bertahan dengan ketinggian 30 cm banjir juga merendam jalan Gunung Meriah Kota Baharu via perkebunan kelapa sawit PT. Navasindo di kawasan Tinanggam kondisi ini menyebabkan jalan yang masih berupa tanah liat sulit dilalui sebelumnya banjir yang disebabkan meluapnya sungai yang bermuara di Laut Singkil sempat merendam rumah dan badan jalan di kawasan Bulu Sema Suro. Kemudian desa Situban Makmur dan Danau Paris serta jalan di depan lapangan Meriam Sipoli Namun hanya dalam hitungan jam air telah surut mengarah ke hilir sungai Sudar dan di 0107 Aceh Selatan, LED Hassan di Lubis Kamis pagi menggelar kegiatan tanam padi perdana di areal sawah 2.672 hektar Di kampung Jambu Manyang, Kecamatan Klut Utara Kegiatan tanam padi ini selain dihadiri unsur muspika dan tokoh masyarakat, juga dihadiri Bupati Aceh Selatan T. Sama Indra. Dandim Aceh Selatan Letkol Hasandi mengatakan tanaman padi sebagai sumber utama pencarian masyarakat di Kelut Utara selama ini belum terkelola dengan baik sehingga masih ada masyarakat yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan sementara potensi wilayah berupa sawah cukup luas. Menurutnya pengolahan lahan sawah di Kecamatan Kelut Utara selama ini dilaksanakan satu kali tanam dalam satu tahun dengan bibit padi lokal. Namun dengan motivasi dari pemerintah daerah yang didampingi TNI, mulai tahun ini Kecamatan Kelut Utara akan menanam dua kali dalam setahun dengan penggunaan bibit unggul. Dengan potensi luas sawah 2.672 hektar tentu per hektarnya bisa menghasilkan rata-rata 5 ton gabah dengan asumsi harga gabah kering Rp5000. Peningkatan hasil produksi tentu cukup signifikan untuk menambah penghasilan masyarakat. Sudarlun Polres Aceh Tamiyang berhasil menangkap seorang pengedar narkoba jenis sabu atas nama Miswar 44 tahun, warga desa dagang kambing Kecamatan Tanjung Morawa Deli Serdang. Miswar diringkus di Langsa setelah polisi menjebak Miswar dengan tersangka Zulkifli Hasim yang ditangkap sehari sebelumnya. Kapolres Accemia KBP Yoga Prastio mengatakan tersangka misuar berhasil ditangkap setelah pihaknya melakukan pengembangan dari tersangka Zulkifri yang telah lama diamankan yang telah diamankan beberapa hari lalu. Di tangan tersangka misuar petugas menyita barang bukti satu paket narkotika jenis sabu seberat 30 gram kemudian tersangka misuar digiring ke Mapolres Tamiang untuk penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya, Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang menangkap seorang tersangka pengedar narkoba Zulkifli, 44 tahun, warga desa Sukaramai 2 Kecamatan Serui, Aceh Tamiang, saat melakukan transaksi narkoba di lapangan Golov Rantau, Aceh Tamiang. Dari penggeledahan tersangka, polisi mengamankan dua bungkus narkotika jenis sabu seberat 5,04 gram. Sudrlun haput bersama masyarakat Gampung Ujung Tano, Kecamatan Kota Bahagia, Aceh Selatan, mengajúkan mosi tak percaya terhadap gesi setempat. Mereka meminta Bupati Aceh Selatan segera menegur gesi, agar lebih transparan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan Gampung. Dalam surat tebal tiga halaman tertanggal 11 Juli 2016, yang ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan, dengan tembusan sejumlah pihak terkait, masyarakat menuding selama dipimpin Gampung Ujung Tano, keci, Ibnu Hayat banyak melakukan penyimpangan Dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Gampung Menurut warga penyimpangan yang dilakukannya Kurangnya koordinasi geci Dengan masyarakat terkait program Pembangunan Gampung Kurang transparansi terkait penggunaan dana desa Bahkan gesi dituding Tidak pernah melakukan rapat umum Dengan masyarakat Atas dasar itu masyarakat meminta bupati Segera memberikan nasihat bimbingan Dan memberi teguran terhadap gesi ujung tanong Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun Bupati Aceh Barat, T. Alaidin Syah, Kamis sepagi meresmikan penggunaan pasar los di Kompleks Bina Usaha Melabu. Pasar los yang dibangun 2015 silam bisa dimanfaatkan pedagang untuk menjual ikan, ayam potong, sayur mayur, dan lainnya. Bupati mengatakan pasar Los Kompleks Pasar Bina Usaha merupakan salah satu aset Pemkap dalam rangka mendukung kelancaran roda perekonomian sekaligus sumber dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan hadirnya, pasar Los juga akan memberikan kesempatan kepada para pedagang dalam menjalankan usaha. Karena melalui pasar tersebut akan terjadi berbagai transaksi perdagangan baik bersegala besar maupun kecil, sehingga roda perekonomian masyarakat berjalan dengan lancar. Bupati Alaidin Syah mengatakan pembangunan pasar Los didasari atas suatu keinginan untuk lebih meningkatkan roda perekonomian sekaligus sebagai upaya memperluas lapangan usaha bagi pedagang. Apalagi kondisi pasar yang selama ini sudah sangat terbatas yang disebabkan semakin bertambahnya pedagang yang menjalankan usaha dalam berbagai bidang. Sudarlon Pemkab Aceh Barat masih melakukan lobi dan pertemuan dalam rangka membebaskan lahan di Desa Padang Serahid Kecamatan Johan Pahlawan untuk pembangunan pelabuhan perikanan pantai. Pasalnya lahan yang tersedia saat ini baru 2 hektar yang dibebaskan beberapa tahun lalu dari total yang dibutuhkan 5,5 hektar. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKPA Aceh Barat M Iqbal mengatakan pelabuhan perikanan telah direncanakan dibangun Pemkab bahkan detail engineering design atau perencanaan telah disiapkan. Namun sejauh ini masih menunggu rampungnya penyediaan lahan untuk pelabuhan tersebut. Menurutnya dalam membebaskan lahan, Pemkap telah menyediakan dana sejak tahun 2015 yang kembali dialokasikan dalam tahun 2016 sekitar Rp1,9 miliar. rupiah Namun upaya pembebasan tahun 2015 belum terrealisasi, karena belum turunnya nominal harga hasil konsultan yang melakukan penilaian harga. Sehingga kembali diupayakan di tahun 2016 ini bisa tuntas pembebasan lahan supaya bisa diajukan ke pusat untuk segera dibantu pembangunan pelabuhan perikanan. Menurut Iqbal, pihaknya beberapa hari lalu juga telah duduk kembali dengan masyarakat pemilik lahan asal Desa Padang Serahid di Pendapa Bupati untuk membicarakan masalah ini. Dalam pertemuan warga akhirnya menyepakati harga ganti rugi lahan untuk pembangunan pelabuhan perikanan pantai. Sudarlun Polda, Sumatera Utara berhasil mengungkap aksi pencurian minyak sawit mentah milik Edy Susila. Ternyata pelakunya berjumlah empat orang yang merupakan anak buah korban. Keempat pelaku berhasil ditangkap polisi. Kasus pencurian CPO ini terungkap setelah dilakukan penyelidikan oleh Polda, Sumatera Utara. Sebanyak 4 orang yakni M. Guntur, Juprianto, Muslim Simanung Khalid, dan Supriyadi Langsung diringkus polisi karena tertangkap basah Mengurangi muatan CPO di sebuah gudang di desa Simpang Gambus 50 Batubara Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rinasari Ginting menjelaskan Berdasarkan laporan korban, muatan CPO yang diangkut dari PKS PTPN 4 Dolok Sunumbah Menuju Belawan selalu berkurang Kejadian ini telah berulang lama, namun para awak truk ketika ditanyai mengaku tidak mengetahui penyebabnya. Hasil pemeriksaan terungkap jika selama ini keempat tersangka kerap singgah di sebuah gudang ilegal di Batubara untuk mengeluarkan sebagian volume CPU. Dari aksinya itu para tersangka mendapatkan keuntungan dari pemilik gudang. Para tersangka mengaku aksi ini dilakukan secara sadar dan sengaja. Menurutnya, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut karena tidak tertutup kemungkinan masih banyak pelaku lain yang terlibat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian berita malam edisi Kamis 21 Juli 2016. Berita pagi Serambi FM bisa Anda kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat.